Oke, okay, kali ini lagunya spesial buat yang lagi jatuh cinta ya. Dia apa Fia? Dia apa Fia? Kamu oh, maunya dia apa Fia? Fia. Fia, oke. Okay. Oke okay, yuk. Fia. Yo, saya ramahnya di Bajonegoro. Semuanya kita nyanyi sama-sama ya. Thank you. Toch, ze hebben. Zera. Zera. Zera. Zera. Tja, wat doe ik dan? Laat u vingers. Tapa de santuari. Goedja, doe je taba. waar is het Mobi beslagen. Hanya padanya. Ha, oh, ah, yeah. voor Hanya padanya. Jadi judulnya diganti ya, diganti bukan dia tapi Fia, Fia oke, okay. tepuk tangan buat golpon Bojonegoro yang keren mana, ya apa, salaman lagi, kamu bolak balik loh, kamu juga, weh, oke, okay. Ini siapa yang mau Mas Brodin? Eh, <guluh> eh. Yeah, yeah. Abis ini, abis ini, Mas Brodin udah send di belakang, ditunggu ya. Apa? Apa?